Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Mayyahdihillahu falamutillalah wa mayudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaquullaha haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal ladhina amanu attaquullaha wa quulu qawlan sadida yuslih lakum aamalakum wa lakum dunubakum. Wa may yuta' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd Ka muslimin dan muslimat para hadirin hadirat rahimani wa rahmakumullah para remaja putra remaja putri pelajar siswa dan siswi yang mengikuti kajian kali ini rahimani wa rahmakumullah Siswa muda dan siswa tua Kemudian juga para pendengar beberapa stasiun radio Baik para pendengar radio muslim dimanapun anda berada Radio kita di Madiun Rahimani wa rahimakumullah Dan juga radio majas di kompleks Pondok Pesantren Jamilur Rahman atau Say Radio Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga stasiun radio yang saya Tidak Begitu ingat namanya Semuanya Rahimani wa Sebelum saya Mulai kajian ini Saya ingin bertanya dan sebelum saya bertanya Sebetulnya saya ingin membahas tentang judulnya Judulnya itu Terminal Akhirat Terminal Terminal itu bahasa Inggris Apa bahasa Belanda? Belanda Terminal Bahasa Inggris Akhirat itu bahasa Arab Jadi ini Ya, dua bahasa tergabung menjadi satu. E, mungkin yang dimaksud oleh panitia terminal itu adalah mauqif. Ketika para hamba dibangkitkan oleh Allah Subhanahuwataala pada hari kiamat kelak, jadi yani akhir perjalanan seorang hamba. Dan sebagaimana kita ketahui Wah, saudara-saudara semua Kita hakikatnya Di dunia ini sedang Berjalan Menuju Sebuah kepastian yang tidak bisa Di Hindari Qul ya. innal mawta Alladhi tafiruna minhu Fa innahu mulaqikum Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kul katakanlah wa Muhammad kepada orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, kul katakanlah innal ma'utal ladithafirru na minhu, sesungguhnya kematian satu benda yang satu makhluk Allah yang ditakuti atau yang kalian takuti, kul innal mautalladhi tafirruna minhu Kematian yang kalian takuti, fa innahu mulaqikum. Dia itu pasti pasti akan menemui kalian. Si am abaita Ya ini pasti akan menemui kita, baik kita itu rela dengan datangnya kematian ataupun tidak rela. Pasti. Dan itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Itu pasti. Jadi kita ini hakikatnya sedang berjalan, berjalan. Tinggal nunggu antrean, ya, nunggu antrean, nunggu panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini mungkin yang dimaksud dengan terminal akhirat, Bahwasanya perjalanan hidup manusia, sekaya apapun dia, semiskin apapun dia, Setampan apapun dia, secantik apapun dia Sehebat apapun dia Sebobrok apapun dia Maka dia pasti akan menemui kematian dan tidak bisa dihindari Oleh sebab itu, karena kita hidup di dunia Dalam rangka kita menuju kepada Akhir kesudahan hidup Tentu banyak cobaan Nah yang ingin saya tanyakan, kalau para hadirin berkenan, untuk saya juga bisa ngambil pelajaran nanti sambil merenung. Saya minta kepada hadirin untuk menyiapkan satu lembar kertas. Putra dan putri. Ya, Kalau putra ditulis putra, terutama yang punya kertas. Kalau putri ditulis putri. Ya. Supaya saya tahu, apa sih yang akan saya tanyakan, insya Allah gampang. Tolong ada mungkin yang sudah punya kertas, kalau enggak punya bagikan kepada teman sebelah. Ya. Kalau yang punya membagikan teman sebelah. Cukup, mungkin untuk nulis satu dua baris saja sudah cukup. Jadi satu lembar kertas itu bisa untuk dibagi-bagi ke beberapa orang. Oke. Ya, putra dan putri. Nanti berarti dari panitia putri juga sama. Ya, di, dikumpulkan. Nanti setelah ini dikumpulkan, yang bisa jawab tidak ada hadiahnya. Karena ini pertanyaan umum sifatnya. Saya cuma ingin mengambil pelajaran dari jawaban-jawaban panjenengan. Ya. Kalau ditanya bareng-bareng biasanya kurang objektif. Tapi ini ditanya tanpa sebut nama. Dijawab dari lubuk hati yang paling dalam. Dikorek dulu. Karena kita pengalaman hidup di dunia itu sudah lama. Sudah lama. Sudah siap semuanya insya Allah? Tapi pertanyaannya. Ujian dunia apa yang paling berat menurut Anda? Ujian dunia apa yang paling berat menurut Anda? Jawabannya terserah Anda. Masing-masing berbeda-beda. Tapi Anda merasa bahwasanya mungkin saya sering tergelincir kala ini. Saya sering melakukan kesalahan karena ini. Oh berarti inilah yang paling berat bagi saya. Nomor satu misalnya. Ini nomor dua, ini nomor tiga, ini. Kalau ada tiga. Kalau cuma satu yang selama ini ganjel, tulis tolong. Kenapa Ustaz tanya seperti itu? Supaya saya bisa mengambil ibro. Oh ternyata memang itulah yang paling berat. Nggak usah ngada-ngada dan nggak usah pakai dalil. Yang penting apa yang Anda rasakan? <laughs> Sudah? Sudah? Kumpulkan. Mungkin ada panitia yang bantu. mohon maaf. Dari akhwat, kumpulkan putra dan putri ditulis ya ini putra. Kalau mau tulis pakai bahasa Arab ya ikwan. Ya. Kalau mau pakai bahasa Inggris ya beda lagi. Nah, no. taib. Silakan dikumpulkan nanti diletakkan di sini. Saya tidak akan baca sekarang. Tapi itu untuk ibroh bagi saya. Yang nulis tolong dikumpulkan. Tidak usah malu, uang itu tidak ketahuan. E, apa namanya? Siapa yang nulis? Kecuali kalau yang tulisannya jelek sekali, itu bisa ketahuan. Biasanya dokter, karena sering memberikan resep katanya. Demikian. Wallahu taala alam. Bapak-bapak e, dan ibu-ibu rahimani warahmatullah. Yang putri tolong juga dikumpulkan Kita kembali e, Kematian pasti akan Menjemput kita Saya ingin tanya sekarang Antum Ya kan Umurnya berapa sekarang Berarti sebentar lagi mati Ya kan 20 tahun. Datang seorang atau kedatangan seorang, seorang didatangi oleh para, oleh seorang ulama. Kemudian ulama itu bertanya, "Berapa umurmu?" katanya Situnasanah. "Umurku sudah 60 tahun," katanya. "Kalau begitu kamu sebentar lagi mati." Orang itu kaget dan dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kata orang tadi kata ulama tadi tahu enggak kamu artinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun kata ulama tadi sesungguhnya kita berasal dari Allah diciptakan oleh Allah dan kita akan kembali kepada Allah artinya engkau ini Sejak 60 tahun yang lalu Sudah berjalan menuju Allah Dan sebentar lagi kamu akan sampai Seperti yang itu Sejak dari 20 tahun yang lalu berjalan Mungkin sebentar lagi akan sampai Kita tidak tahu ya. Maka kata orang, kata ulama tadi Dan orang yang tahu bahwa dia akan kembali kepada Allah Maka dia sadar alima Annahu mawkufun Amam Allah Orang yang sadar bahwasanya dirinya kembali kepada Allah Maka dia pasti harus tahu bahwasanya dirinya akan berhadapan dengan Allah Dalam satu hadis dikatakan bahwasanya Setiap hamba itu nanti akan ditanya oleh Allah dihisab oleh Allah wa laisa bainahu wa bainahu dan tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah Subhanahu berdua semuanya akan menghadap Allah kemudian ulama tadi mengatakan wa man alima annahu mauquf alima annahu mas'ul dan orang yang sudah tahu bahwasanya dia nanti akan berhadapan dengan Allah maka dia pasti sadar bahawa dia nanti akan ditanya waman 'alima annahu mas'ulun yu'iddul jawabah dan barang siapa yang sudah sadar kalau dirinya akan ditanya Maka dia harus mempersiapkan jawaban Intinya dari asar ini bahwa kita ini pasti akan menemui kematian Itu satu Semakin tua umur seseorang Berarti semakin apa? Semakin dekat kepada kematian dan bukan jaminan yang tua itu adalah umur yang 50 tahun berarti tua. Enggak, Maksud semakin tua adalah semakin bertambah umur. Semakin bertambah umur, semakin dekat kematian. Siapa saja? Entah dia umurnya 70 tahun, ataupun umurnya 17 tahun. Kita kadang ini ayam-ayam saja. 17 tahun Masya Allah Santai Padahal seorang itu Sama saja kehadapan Sama saja posisi posisi dia Di hadapan kematian Entah itu yang tua Entah itu yang umurnya Masih remaja Jadi siapa saja yang Bertambah umurnya pasti mati Pasti mendekati kematian Itu pasti Ini yang pertama Yang kedua Orang yang sudah meninggal, faedah yang kedua dari athar ini, orang yang sudah meninggal dunia, itu bukan hanya mati begitu saja. Dia nanti akan berhadapan dengan Allah, mempertanggungjawabkan semua amal dia di dunia. Allah musta'an. Kalau sudah tahu, Faedah yang ketiga. Kalau dia tahu bahwasanya dia akan mempertanggungjawabkan amalan dia di dunia. Falyuiddal jawab. Hendaklah dia itu mempersiapkan jawabannya. Apa yang akan nanti kita jawab di hadapan Allah? Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya kajian kita ini adalah masalah ini. Ya, kajian kita adalah masalah masalah ini. Nah, apa saja pertanyaan yang akan dihadapan dihadapkan atau diajukan oleh Allah kepada kita nanti insyaallah taala. Yang lebih penting dari itu atau yang termasuk yang penting sebelum kita mengetahui apa yang akan ditanya oleh Allah dan ini suatu yang ma'ruf. Kajian terulang-ulang dan itulah al-Islam. Enggak ada sesuatu yang baru. Semuanya sudah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan heran kalau misalnya kita duduk di majelis sana bicaranya masalah itu juga. Duduk di majelis sana masalah itu juga. Di majelis ini juga itu juga. Itulah Islam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala Fadzakir Berilah peringatan. Fa inna dzikrothan faul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman itu tadinya enggak tahu, jadi tahu. Kalau orang yang beriman itu sudah tahu, jadi semakin tahu. Kalau orang yang beriman itu sudah tahu tapi lupa, jadi apa? Ingat lagi. Kalau lagi sakit, Ingat mati Tapi kalau sudah sembuh Ingat hidup Lupa sudah kematian Alhamdulillah sehat ya, Tadinya Masya Allah istighfarnya banyak sekali Tapi begitu sehat Allahu Akbar Makanya Zikro Peringatan ini Itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman Ada pun yang tidak beriman Dia sepelekan Makanya Satu busro satu kabar gembira yang harus senantiasa kita sampaikan kepada Anda-anda yang sering mendatangi majelis-majelis ilmu sering melakukan amalan-amalan kebaikan kita katakan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Anda ini semuanya adalah pekerja pekerjanya Allah Alhamdulillah kita tidak dijadikan oleh Allah pengangguran Ustadz, saya udah pensiun, saya nganggur Ustaz. Terserah anda pensiunan Mau anda cari kerja tidak selesai, tidak dapat-dapat Kuliah tidak selesai, selesai Yang penting kita ini jangan sampai jadi pengangguran Meskipun baru ngelamar kerja Maksudnya bagaimana? Kita ini jadi pekerjanya Allah Apapun status kita, berapapun umur kita, ini yang patut kita banggakan. Bukan patut kita banggakan, patut kita syukuri. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iza ahabballahu Abdan Istakmalah." Allah itu kalau mencintai seorang hamba, Allah akan pekerjakan dia, Allah akan angkat. Angkat dia dari di pekerja Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Kayfas ti'maluhu Bagaimana Allah mempekerjakan orang itu Wahai Rasulullah Kata Rasulullah S.A.W An yuwafiqahu li amalin salihin Qabla mautihi Orang itu diberi taufik Diberi kemudahan untuk melakukan amal soleh sebelum kematiannya. Wah Ustaz kalau begitu nanti dong setelah mati kita jadi orang baik. Mas sekali lagi. Antum ingin hidup berapa tahun lagi? Tidak ada yang tahu. Kalau begitu persiapannya kapan? Kapan saja? Kita harus jadi pekerjanya Allah. Supaya kita dicintai oleh Allah. Dan salah satu tanda-tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba Allah jadikan dia pekerja disibukan dengan ketaatan Apapun bentuk ketaatan itu Jadi gimana Ustaz? Hadis ini, bapak-bapak dan ibu-ibu Bukan mengajari kita untuk panjang angan-angan Justru hadis ini mengajari kita untuk pendek angan Sekarang saya tanya Antum apa yang antum bayangkan tentang kematian? Silakan. Yakni kapan antum bayangkan kematian itu akan mendekat kepada anda? Seminggu lagi? Sepulang dari majelis ini? Hah? Sepulang majelis ini? Masya Allah. Kalau begitu panjang angan. Dengar? Kapan? Kira-kira Bayangan antum, Jumat depan Hari Jumat, hari Jumat Biar Husnul Khatimah Ya Saat ini Masya Allah Panjang angan juga ini rupanya Bertemu beberapa orang Ada beberapa orang ketemu Kemudian seorang memimpin diskusi Dia tanya kepada temannya Coba apa Pendapat kamu tentang kematian Kata dia Saya Tidaklah seminggu berlalu Kecuali saya yakin saya akan mati Apa kata moderatornya Kalau begitu kamu terlalu panjang angan Kalau kamu Ditanya orang yang kedua kalau saya Tidak selesai hari ini Kecuali saya akan mati Kamu juga panjang angan dong Terus yang ketiga bertanya, ditanya, lah kalau kamu, kalau saya, tidaklah saya bangkit dari majelis ini kecuali saya sudah sudah mati. Ini saat ini. Apa kata orang tadi? Kalau begitu kamu panjang angan. Lah terus kamu sendiri bagaimana? Ditanya kepada sang moderator. Kata dia, apa kuasa saya untuk menentukan sesuatu yang tidak saya miliki? Itulah yang maknanya bukan panjang angan. Jadi dia harus siap kapan saja. Jadi yang lebih penting, ikhwan, kita tahu bahwasanya mati itu pasti terjadi. Pasti. Semua orang yakin. Semua orang mengalami di hadapannya. Entah itu kematian saudaranya, kematian temannya, orang tuanya, hewan-hewan piaraannya, dan yang lain-lain. Semuanya mengalami kematian. Mati. Tapi yang lebih penting dari itu adalah persiapan kita untuk menghadapi kematian. Ini poin yang ingin saya sampaikan. Seorang ulama ditanya tentang apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi kematian. Ulama tadi mengatakan atau sang hakim, seorang yang Bijak ya, Seorang yang bijak Memang tidak saya sebutkan Siapa yang berbicara Akan tapi saya sebut Orang bijak Karena nanti jangan-jangan nonton -jangan browsing di internet Oh ini si Fulan, Fulan kata ulama Demikian dan demikian Maka Saya katakan orang bijak Ini bukan ulama ya. Saya katakan orang bijak Dia ditanya Tentang persiapan kematian maka dia mengatakan al-isti'dadu ala wajhain. Persiapan itu ada dua macam. Persiapan kematian itu ada dua macam. Nah, ini sudah atau belum kita. Yang pertama adalah al-isti'dad al-wajib. Persiapan yang hukumnya wajib. Ya, persiapan yang hukumnya wajib. Beliau mengatakan wa huwa alladhi ta'assafa 'ala fawatihin nasu wa huwa alladhi ta'assafa 'alayhi ta'assafa 'ala fawatihin nadimun indal maut persiapan inilah yang banyak disesalkan orang-orang yang menyesal ketika kematiannya nikmatnya wajib apa itu bentuknya jadi ini karena banyak dilalaikan orang akhirnya dia menyesal. Apa itu? Yaitu an yatubal abdu taubatan zahiratan anidh-dunubi wal khataya. Persiapan yang hukumnya wajib itu adalah seorang hamba bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya dari seluruh dosa dan kesalahan. Ini wajib hukumnya. Taubatnya seorang hamba dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bukan taubat yang ngirip. Artinya apa? Nanti kalau sudah selesai urusan ini saya kembali ke dosa. Ini bukan taubat ini. Jadi masih mengangan-angankan untuk melakukan dosa itu lagi. Ini bukan taubat. Suka minum khamer. Dia berhenti ketika ada razia. Dia berangan-angan nanti kalau razianya lewat. Kembali lagi. Naudzubillah min dalik. Atau seorang mungkin minum kamar, pakai nar -koba. Dia adalah pengkonsumsi nar koba, narkoba. Nar itu neraka, koba itu rugi. Jadi nar koba. Ya. Apa kata dia? Apa yang terjadi? Tubuhnya keracunan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dia berhenti karena keracunan. Begitu sembuh dia kembali lagi. Ya ini tidak ada penyesalan, bahkan dia berangan-angan untuk kembali lagi. Ini bukan taubat. Wajib bagi seorang hamba untuk betul-betul melepaskan dosa. Dan kata para ulama sulit sekali hamba tersebut untuk melepaskan dosa. Sulit. Kenapa? Karena dosa itu terkadang betul-betul menyenangkan bagi seorang hamba. Ini beratnya. Dan kita semua pasti pernah terjerumus ke dalam dosa. Oleh sebab itu, bersungguh-sungguhlah. tobat dengan sungguh-sungguh. Karena khawatirnya, kalau masih memendam dosa di dalam dada, maka akan keluar ungkapan-ungkapan dosa tadi, ketika menjelang lepasnya nyawa. Dan ini sudah banyak yang membuktikan, melihat, dan mengisahkan. Sebagaimana misalnya yang dikisahkan oleh Ibn Al-Qayyim, tentang seorang yang ditalqin, eh malah keluarnya apa? nyanyi-nyanyi. Kenapa? Karena dia begitu cintanya dengan lagu dan musik-musikan. Jadi ketika ditalkin malah keluarnya apa? Musik-musik dan lagu. Nauzubillahi min dzalik. Atau mungkin dia suka untuk melakukan riba. Sehingga ketika ditalkin dia balas mentalkin. Ditalkin la ilaha illallah, balas talkinnya seribu, kembalikan seribu seratus innalillah dan kisah nyata yang disampaikan oleh penulis, seorang ustad yang menulis masalah ini diantaranya adalah kisah seorang pemuda dua orang pemuda, yang satu ini mutminugim mutmin, mana mutmin mutmin itu kalau orang minum minum namanya apa? gatuk Kecanduan. Kecanduan gim. Kecanduan gim. Sehingga hidupnya gim, gim, gim, gim. Sampai pada satu kejadian dia berboncengan dengan temannya ini yang saksi mata. Terjadilah kecelakaan yang menjadikan keduanya luka-luka berat. Tapi yang satu masih sadar. Satunya sudah setengah sadar setengah tidak. Yang masih sadar ini, kemudian memangku temannya dan mentalkin temannya. Sampai pada akhir perkataan temannya yang pecandu gim. Ketika ditalkin, justru keluar dari mulutnya win, win, win katanya. Apa itu win? Menang. Anda tahu, kalau orang gim, dan sudah menang, apa yang muncul? Win. Kok tahu? <tuh> <tuh> muncul win, win. Katanya begitu. Jadi muncul menang, menang, menang. Kemudian nanti masuk ke level berikutnya. Ini masalah sepele. Tapi ingat, setan itu ingin menyesatkan anda dengan sekecil apapun sebabnya. Ah, saya nggak tertarik seperti itu. Tapi Kata ibu-ibu. Mendingan saya di dapur. Hati-hati. Ibu-ibu yang terlalu sibuk dengan dapur. Tapi tidak memikirkan apa? Ilmu dan ibadah. Hati-hati juga. Keluarnya apa? Merica. <tik> Allahu Akbar. Sambal goreng. Hati-hati lah. Jadi, lusat kalau gitu, kita gak boleh... Dengan dunia ini Boleh orang kita ini hidup di dunia Tapi harus tahu Mana batasan yang mubah Yang boleh dikerjakan Dan mana mubah itu harus pas Seperlunya saja Bahkan Kita ini sebagai orang yang beriman Sangat-sangat dianjurkan Untuk meninggalkan Sebagian yang mubah supaya kita tidak terjerumus kepada perkara yang haram. Ini diterangkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yakmulul imanu 'abdin tidak sempurna keimanan seorang hamba hatta sampai dia yadaa maahhalallahu bagda maahhalallahu sebagian dari apa yang dihalalkan oleh Allah. Hadharan mimma haramahullah. Sebagai bentuk kehati-hatian dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Tidak sempurna. Ini seorang hamba, keimanannya tidak akan sempurna. Sampai dia terkadang harus meninggalkan sesuatu yang sifatnya apa? Boleh. Dalam rangka apa? Supaya tidak terjerumus ke dalam yang haram. Maksudnya apa? Ini yang mubah-mubah. Mubah itu kalau kelewat dah jadi musibah. Ini yang yang namanya fudul. Fudul. Terlalu apa? Berlebihan. Bicara itu mubah. Tapi fudulul kalam. Bicara, kalam, itu mubah. Tapi fudulul kalam musibah bicara itu mubah. Tapi berlebihan dalam bicara musibah. At-ta'amu mubah. Makan itu mubah. Tapi fudhulut ta'am, berlebih-lebihan makan jadinya apa? Musibah. Fudhulut ta'am Melihat, nautor, mubah atau tidak? Melihat mubah atau tidak? Semua mubah. Jawabannya gimana kalau ditanya? Melihat itu mubah atau tidak? Melihat yang mubah, hukumnya? Mubah. Kalau melihat yang haram, hukumnya? Haram. Kita bicara yang haram atau yang mubah? Yang mubah. Melihat itu hukumnya mubah. Tapi nazor, kelebihan ngeliat Bahasa kita keseringan nonton Tad sepak bola kan mubah Ustaz Wong oh, nges jenggoten Oh yo nonton bal-balan eh, Masya Allah Oh gak ada yang lain yang ditonton Oh yo nonton sesama orang jenggoten Pakai peci lagi ngaji Kan begitu Alias apa? Tak alim. Nonton, melihat itu mubah. Melihat sesuatu yang mubah, hukumnya apa? Mubah. Tapi kelebihan melihat sesuatu yang mubah, itu fudulu nazar musibah. Berteman. Mubah atau tidak? Kita bicara dengan masalah yang mubah. Bukan berteman yang sifatnya apa? Haram. Berteman itu mubah. Tapi fudulul mukhalatah. Kelebihan berteman Grupnya sampai ratusan bu ibu ini Masya Allah Grup bakpau Dan nanti grup peyek Grup lutis Jadi aneka macam lutis Jadi satu grup itu sendiri Grup PKK grup ini grup itu grup ini grup itu puluhan grup jasadnya di depan suaminya hati dan akalnya melayang-layang di antara grup-grupnya ana megang apa otak udik-udik masyaallah lupa dulu ketika pengantin baru masyaallah ya masyaallah ditanya makanannya ya ya mas mas mas ya masya allah udah siap deh iya siap siap mas masya allah silakan suaminya makan ditunggui di depannya diliatin masya allah sekarang bosan lihat wajah suaminya Senengnya lihat wajah hp ini hudulul mukhalata semuanya musibah maka seorang muslim yang ingin imannya sempurna hendaklah dia menjadikan dan meninggalkan sebagian yang halal yang mubah dengan tidak mengharamkan tentunya. Karena kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal. Tapi dia tinggalkan itu yang mubah dalam rangka menjaga diri supaya tidak terjerumus ke dalam yang haram. Hati-hati. Hati itu bisa dikuasai oleh yang mubah. Sehingga di akhir hayatnya menjelang lepasnya nyawa ini yang akan keluar. Na'udzubillahih min itu saja yang mubah apalagi yang haram jangankan kita atau sebagian kita yang masih bergelimang dengan sebagian dosa mudah-mudahan Allah mengampuni kita ulama saja ulama saja ketika mereka menjelang kematian mereka itu betul-betul Sebagian mereka didatangi iblis. Didatangi iblis, syaitan demi untuk menggelincirkan orang tersebut. Karena syaitan dan iblis tahu innamal a'malu bil khowatim. Perlombaan ini akan berakhir di garis finish dan garis finish tersebut yang menentukan adalah akhir amalan. Syaitan itu enggak Enggak buta dengan hadis inna malak malu bil khawatim. bahasanya apa? Sesungguhnya perhitungan sebuah amal itu dilihat dari akhirnya apa akhir kesudahan orang itu. Dan syaitan juga tidak buta dengan hadis rasulullah saw yang mengatakan innar rojul layak malu bi amali ahliil jannah hatta ma yakuna illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitabu fa ya'malu bi'amali ahli annar fa syaitan tidak buta hadis Rasul SAW yang mengatakan sesungguhnya seseorang itu beramal dengan amalan-amalan penduduk surga sampai-sampai antara dia dan kematian cuma tinggal sejengkal tapi kemudian catatan Allah menentukan lain. Sehingga dia beramal dengan amalan-amalan penduduk. Neraka, masuklah dia ke dalam neraka. Naudul billahi min dalik. Ada yang kekal di dalam neraka, ada yang tidak. Yang kekal di dalam neraka adalah yang menutup hidupnya dengan kekafiran. yang menutup hidupnya dengan kekafiran, yang tidak adalah muslim. Naudzubillahimindalik. Yang ketika meninggal ditutup dengan maksiat. dia akan diadab kalau Allah kehendak, Allah berkehendak, dan dia akan diampuni kalau Allah berkehendak. Tapi dia terancam. Dia menutup hidupnya dengan kemaksiatan atau mungkin belum sempat taubat dari kemaksiatan ini yang kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh hakim tadi orang yang bijak tadi jadi mungkin dadanya masih apa nyimpan dosa nyimpan dosa dia akan diadab oleh Allah mungkin saja dan mungkin saja akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ingat yang namanya usaha syaitan. Itu pokoknya dia seneng banget. Dia kan dendam sama Adam. Dan keturunannya. Yang namanya orang dendam. Ada di sini yang sudah pernah merasa dendam? Mudah-mudahan enggak ya. Dululah, kita waktu masih kecil. Main-main, ya kan? kalahnya satu persatu per satu. Ya kan Kalahnya satu per satu. Kita sudah kalah duluan nih inginnya gimana? yang ngalahkan kita kalah juga, kan gitu? pernah main apa? lidungan boim-boiman <guluh> kalau kita ketahuan duluan kita sambil duduk, mudah-mudahan temannya bisa apa? menangkan, kan gitu? jadi supaya yang jaga ini, jaga lagi jadi kalau ada temannya sudah berhasil mengalahkan yang jaga, wih seneng banget itu dendam Dendam dalam permainan Dendamnya syaitan lebih dahsyat dari itu Pokoknya namanya orang dendam Si yang didendemi itu Celaka sedikit saja sudah apa? Senang Meskipun gak kekal di dalam neraka Yang penting ini hamba Allah masuk ke dalam neraka Puas rasanya Itu yang saya maksud jadi usaha syaitan itu bukan hanya mengekalkan manusia di dalam neraka, tapi bagaimana supaya manusia itu mencicipi neraka. Waliyadubillah. Hati-hati. Maka kita kembali. Di antara persiapan yang wajib itu adalah taubat. Ya, adalah taubat. Apa contohnya? Dibli mengatakan, Bi an lau qilalahu Seandainya orang ini Orang yang dikatakan siap Kamu sudah siap mati? Siap <tuh> yeah. Kalau dikatakan kepadanya Inna katamutus sa'ah Kamu sekarang akan mati Ya, yeah. Sekarang ini Apa kata dia? Atau, atau bagaimana kondisi dia? Ma wajada indahu zamban Yahtaju ila tawbati minhu Wa yasalan nadhrata min ajlihi Ketika ada seseorang nih ciri orang siap nih, ciri orang siap. Ketika dikatakan kepadanya kamu sekarang mati ya, maka tidak ada lagi dosa yang perlu ditaubati. Itu orang siap. Nah sekarang monggo cek diri kita semuanya. Masing-masing. Ya. Masih ada enggak dosa yang harus kita taubati? Kalau masih ada, diem-diem nih dalam relung hati yang paling dalam. Maka berarti belum siap. Ya. Sehingga ketika dia belum siap, masih ada dosa. Aduh, nanti dulu. Masih ada dosa yang harus saya persiapkan. Harus saya taubati. Ini namanya belum siap. Jadi orang yang sudah siap adalah orang yang ketika saat ini misalnya dikatakan kamu mati, Ditentukan kamu mati, maka tidak ada lagi dosa yang harus ditaubati dan dia tidak butuh untuk minta pengunduran waktu. Nah, sekarang kita sudah siap atau belum? Kalau seperti ini, jawabannya ada pada diri kita sendiri. Sebagian orang merasa siap karena tidak tahu bahwa dia pelaku dosa. Ini muskilah. Sebagian orang itu merasa siap karena dia tidak tahu bahwasanya dirinya adalah pelaku, pelaku dosa. Nah ini bahaya. Rumang sana siap, tapi ternyata apa? Belum, belum siap. Fakhir kana yajid endahuzam baniyatajilat taubah. Kata hakim, jadi orang yang bijak tadi. Seandainya dia mendapatkan ada satu dosa yang harus dia taubati, tali ista mustaid dan lilikah irobish, maka orang ini belum siap. Ya, orang ini belum belum siap, masih suka pacaran. Oh saya kan sudah beristri, orang beristri juga masih bisa pacaran. Ya. Apalagi sekarang zamannya adalah zaman apa? HP Saya pernah dengar satu kasus Seorang suami Tinggalnya sama istri Itu rumahnya terpisah Ada tembok pemisah Jadi suaminya kerja Istrinya kerja sendiri-sendiri Si istri udah gak suka Sama suaminya Karena ternyata dia Sudah punya janjian dengan Teman dia dulu di SMA Ya, nunggu suaminya mati ku tunggu jandamu ini bahaya nih gara-gara gara-gara ketemu di HP ya, ketemu di HP cocok namanya kita ini yang enggak pernah yang enggak pernah tua itu ya ini kecintaan kita kepada dunia kita ini walaupun tua sudah tua bayangan kita ini kalau saya pribadi ini Merasa diri kita kayak dulu terus. Kayaknya wajah belum berubah. Kayaknya tubuh ya, kayaknya dulu-dulu kayak begin juga. Masih umur-umur SMA terus rasanya. Yantem yang masih muda belum bisa merasakan begitu mungkin. Tapi kalau saya yang sudah tua. <tuh> <tuh> Perasaan begitu. Karena gak bisa lihat wajah sendiri kita ini. Gak bisa nengok rambut kita yang sudah berubah. Kalau enggak ada cermin kita merasa rambut kita hitam terus. Subhanallah. Itu perasaan seorang yang tidak pernah tua itu perasaan dia tentang masalah dunia. Tidak pernah tua kita ini. ya. Atau mungkin kalau wanita masih suka buka-buka aurat. Kapan taubatnya? Kalau yang SMA nunggu lulus. Kalau ya. sudah lulus nunggu kuliah. Kalau sudah kuliah, nunggu kuliahnya selesai. Kuliahnya selesai nanti kalau dapat kerjaan. Kalau dapat kerjaan, nunggu nanti kalau dah nikah. Dapat ikhwan. <laughs> dapat wanita, laki-laki yang saleh Nunggu seperti itu. Ya. Kalau sudah nikah, ternyata tidak juga dapat ikhwan. Nunggu naik haji. Tidak juga naik-naik haji. Akhirnya yang angkat jenazah Dia para haji. Naik haji itu. Allah Akbar. Ya, dikerudungi paksa sama orang. Kapan? Nunggu kapan kita ini bertaubat? Sudahlah. Seindah apapun dosa. Seindah apapun dosa. Pasti dia menyakitkan. Cuma kita tidak sadar sulit untuk melepaskan sulit karena dia itu lezat di dalam hati tapi kita harus sadar kita ini berjalan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala menuju kematian yang pemuda mungkin masih suka bentak-bentak orang tua coba sampai kapan anda menghentikan bentak-bentak orang tua Nunggu istat, nunggu apa? Nunggu orang tua mati, nah ini saya ngawur meneh nih Mau gak benta orang tua Nunggu orang tuanya mati Sadar Sudah jenggoten Pecian Kerudungan Kadok congklang Sholatnya masya Allah Jamaahnya luar biasa Pengajian hadir Sama orang tua masih suka melotot Bentak-bentak sampai kapan? Khawatirlah ketika anda pas melototi orang tua, maka itu adalah pelototan terakhir anda. Gak sempat lagi taubat. Ini bahaya ini. Maka ya tinggal sudah. Jangan sampai kita ini tinggalkan, sisakan dosa kecuali sudah kita taubat sudah darinya. Ini persiapan yang wajib. Ini adalah persiapan yang wajib. Adapun persiapan yang kedua, kata beliau, adalah persiapan yang sifatnya sunnah. Nafilah. Contohnya apa? Beramal soleh dengan semaksimal mungkin. Dengan hartanya. Dengan badannya. Dengan dunianya. Ya. Banyak-banyak beramal soleh, sehingga kalau dikatakan kepada dia bahwa engkau akan mati nih besok, maka dia sudah tidak bingung-bingung lagi nambah amal soleh, itu namanya sudah siap secara sunnah. ya Siap secara apa? Sunnah waduh saya belum pernah sholat malam saya gak pernah sholat tahajud saya gak pernah puasa, saya gak pernah ini saya gak pernah baca Quran, nanti dulu ya Allah saya rencana saya mau khatam Quran ini belum juga ya. saya ini masih belum bisa baca apa? Al-Quran nanti dulu ya. kalau dia sengaja padahal punya waktu untuk belajar Quran tapi dia sengaja gak mau belajar Quran padahal belajar Al-Quran itu adalah sarana untuk mentadaburi Al-Quran maka dia dosa Allah Subhanahu wa taala berfirman afala yatadabbarunil qur'an am ala qulubin aqfaluha tidakkah dia atau mereka merenungkan al-Qur'an memahami isi al-Qur'an dan salah satu cara memahami al-Qur'an membaca Al Qur'an kalau membacanya saja enggak mau berusaha berarti dia enggak ada upaya untuk mentadaburi al-Qur'an ini perlu ditaubati ya, perlu ditaubati kemudian kata beliau walayab'atsaka 'alal istidad lil maut wa qatit qat'i at atau taswif tidak ada yang motivator yang paling kuat yang bisa mendorongmu untuk bersiap-siap dari kematian siap-siap menghadapi kematian kecuali kosrul amal kata beliau pendekangan ya pendek anan jadi kuncinya kita harus pendek amal. Apa pendek amal tadi gambarannya? Pendek amal itu kita tahu bahwasanya jiwa kita ini pinjaman dari Allah. Kapan saja Allah mengambilnya, kita tidak bisa menolak. Makanya dikatakan kepada dia, Bagaimana supaya kita ini bisa mendapatkan kosrul amal? Bagaimana supaya kita ini bisa mendapatkan pendek angan-angan? Kata beliau, Bikhaufil muajalah. Khawatir dengan kematian yang tiba-tiba. Caranya adalah apa? Khawatir dengan mati yang tiba, tiba-tiba. Lagi naik motor, tiba-tiba apa? Mati. Khawatir. Lagi SMS-an dengan pacarnya. Ternyata pacarnya enggak jawab. Enggak jawab-jawab. Ternyata pacarnya apa? Mati. Sambil naik motor sambil pacaran lewat SMS. Tahu-tahu jebret. Mati. Lagi minum homer, 12. Lagi zina 12. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Belum sempat melakukan amal soleh. 14. Maka ini khawful mu'ajalah Khawatir kalau kematian itu datang tiba-tiba dan pasti tiba-tiba Ini adalah obat yang paling ampuh Untuk memendekkan angan-angan Ya, Bermaksiat itu juga angan panjang loh Maksiat itu angan-angannya panjang kalau Misalnya satu contoh gampang saja adalah misalnya masalah harta. Bagaimana orang mendapatkan harta dengan har dengan cara yang haram? Maka dia setelah mendapatkan harta itu, dia angan-angannya bisa untuk beli ini, beli ini, beli ini. Jadi bukan hanya sesuatu yang mubah saja yang panjang anganannya. Yang haram pun kadang anganannya sudah panjang. Maka hati-hati, ya. Khauful muajalah. Ini yang pertama. Kemudian ditanya lagi, terus Bagaimana cara supaya kita ini takut dengan sesuatu yang tiba-tiba Atau kematian yang tiba-tiba caranya gimana Kata beliau caranya adalah yakini seyakin-yakinnya Bahwa kematian itu tidak tahu kapan terjadinya ya. Jadi bagaimana ini ya Caranya itu ya ketika berjalan ingat mati duduk ingat mati sama suami ingat mati, sama istri ingat mati. Berarti tidak makan tidak minum saat ketika mangan makan ingat mati, ketika minum ingat mati. Jadi begitu caranya. Bukan berarti tidak makan tidak minum tidak gaul suami istri enggak. Tetap bergaul suami istri yang suami istri yang kuliah ya kuliah yang bekerja ya bekerja. Tapi ingat bahasanya kematian sewaktu waktu apa datang. Jadi ketika akan bekerja, berangkat bismillah. Sepanjang dia perjalanan menuju kerja, dikir kepada Allah. Ketika dia melakukan pekerjaan, dikir kepada Allah. Ketika makan menikmati kelezatan-kelezatan dunia, ingat pada Allah. Makanya resep yang paling akhir yang disebutkan, bagaimana supaya kita ini mengetahui tentang kematian itu datang tiba-tiba. Tidak -tiba? tahu saatnya. Kata beliau, bi itmani dzikir dengan terus berzikir kepada Allah. Ya. Dengan terus berzikir kepada Allah. Ya, dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Itu caranya. Ikhwati, saudara-saudaraku sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara persiapan yang perlu dipersiapkan adalah yang nafilah adalah amal soleh. Kita nanti di kubur kita akan sendirian, ya akan sendirian. Di hari kiamat juga kita akan sendirian. Yang menemani kita adalah amal-amal soleh. Tidak ada yang lain. Makanya sungguh bahagia orang yang seperti disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Al Quranu wa Siamu yasfani lil abdet. Bacaan Al Quran seseorang dan puasa yang dilakukan oleh seseorang akan memohonkan syafaat bagi pelakunya. Dan syafaat itu bukan sesuatu yang sederhana ya kawan. Kita itu betul-betul dalam kesulitan. Di kuburan kita berhadapan dengan sesuatu yang sulit di alam kubur. Di alam akhirat pun kita nanti akan berhadapan dengan kesulitan. Kesulitan-kesulitan hari kiamat yang tidak ringan. Saat ada kesulitan seperti itu, maka amal-amal soleh kita akan datang dan memohonkan syafaat kepada Allah. Ini bahagia sekali kita rasanya kalau kita masuk dalam hadis ini. Dikatakan dalam hadis ini bacaan Al-Qur'an Al-Qur'an itu dia akan datang memohonkan syafaat bagi para pembacanya, bagi orang yang mencintainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga puasa. Demikian juga puasa akan diwujudkan oleh Allah, menjadi dua makhluk, jasad, yang keduanya akan, memohonkan syafaat kepada Allah, untuk kita, apa kata Al-Quran, Yaqulul Quran, Al-Quran akan berkata, bacaan Al-Quran, akan berkata, Rabbi manaktuhun nauma billayl, Ya Allah, Sesungguhnya aku telah menghalangi dia dari tidur di malam hari. Jadi orang ini sering membaca Al-Qur'an. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya bacaan Qur'an yang paling afdal itu adalah dilakukan di malam hari. Entah itu dibaca sendiri Tidak di dalam sholat Ataupun dibaca ketika sholat malam Rabbi inni mana'tuhu billayl Ya Allah Aku telah menghalangi dia Dari tidur di malam hari Artinya dia sering baca Quran di malam hari Fashafi'ni <tuhun> fih Izinkan aku memberikan syafaat Untuk orang ini ya Allah Berarti ini adalah persiapan Yang harus kita sering lakukan Apa itu? Baca Qur'an. Baca Qur'an. Ya. Kita ini dapat kitab suci. Tapi kok enggak pernah kita baca? Ini aneh. Katanya ingin hidup lurus, tapi enggak tahu tentang Al-Quran. Baca. Perbanyak. Sut, saya baru bisa membaca saja. Enggak apa-apa. Baca. Dan tingkatkan. Terus. Yang kedua adalah Yaqulus siyam puasa pun berkata Rabbi inni mana'tuu ta'ama wa asyhawati bin nahar fa Ya Allah aku telah menghalangi dia untuk menikmati makanannya dan menghalangi dia untuk melampiaskan syahwatnya syahwat yang halal di siang hari Fasyafi'ni fih, Ya Allah, berilah aku izin untuk memberi syafaat pada orang ini. Berarti kita banyak-banyak apa? Puasa. Terutama adalah puasa yang wa? wajib. Jangan sampai puasa ngebleng, ngepeng. Tapi puasa Ramadan, tidak pernah. Tahu ngebleng. Puasa mutih itu. Tidak makan, tidak minum beberapa hari berturut-turut puasa untuk kesaktian rajin, tapi kalau giliran puasa Ramadan gak pernah. nggak pernah, ndak ada faedahnya, ya. Maka kerjakan dulu yang wajib, baru setelah itu yang yang sunnah. Ini adalah beberapa persiapan dan diantara persiapan adalah kita meninggalkan perzinaan. karena orang-orang zina ada siksaan khusus bagi mereka. Diungkan juga minum khamer. Ataukah bunuh diri? Atau dosa-dosa yang yang lainnya? Yang jelas, kita ini harus betul-betul siap-siap Untuk menghadapi kondisi-kondisi sulit besok pada hari kiamat Kita tahu bahwasanya kita akan mati Orang yang mati akan berhadapan dengan Allah Orang yang berhadapan dengan Allah pasti ditanya Orang yang bertanya atau orang yang ditanya harus siap-siap jawabannya Apa saja yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala besok. Dalam satu hadis diterangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati 'inda rabbih." Hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba, telapak kaki seorang hamba, untuk bisa bayangkan. Tidak bergeser. Kodama. Kodam itu berarti apa? Telapak kaki. Subhanallah. Berarti kita ber, ber, berdirinya bagaimana kita ini? Kayak orang pesakitan. betul Tidak bisa gerak. Betul-betul dalam kondisi yang sangat takut. Orang yang baik saja takut. Apalagi tipe-tipe orang yang tidak baik. Belum. Belum diwawan Belum bu, belum di, dihisap oleh Allah Sudah pada ketakutan Para ambiak saja takut Lihat kisah Syafa'atul udhma Syafa'at ah yang udhma Syafa'at ah yang agung Ketika umat manusia ini Berdiri lama sekali Di mahsyar Tidak juga peradilan ditegakkan Oleh Allah Pengadilan ditegakkan oleh Allah. Maka semua umat manusia menuju siapa? Adam. Nabi Adam AS. Ya Adam. Wahai Adam. Engkau ini adalah manusia yang pertama. Berilah kami syafaat. Supaya kami cepat-cepat diadili. Hingga kuat kita menahan. Dahsyatnya masyar. Kata Adam. Sesungguhnya aku ini. Malu kepada Allah Karena aku sudah pernah berbuat apa? Dosa Lihat Adam Kurang apa coba? Nabi Adam Dia takut pada Allah Dan malu pada Allah Takut akan diungkit-ungkit Kesalahannya oleh Allah Padahal sudah diberi taubat Jelas Allah menerima taubatnya Adam Alayhi salatu wassalam Tapi dia pada hari kiamat kelak, terbayang-bayang kesalahannya. Sehingga tidak berani untuk berhadapan dengan Allah. Meminta syafaat untuk umat manusia. Pergilah kalian kepada Ibrahim. Akhirnya mereka kepada Nabi Ibrahim. Atau kepada Nuh. Ya. Mereka pun pergi kepada Nabi Nabi Nuh. Nuh pun tidak mampu. Mereka pergi kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim pun tidak mau memberikan mereka pergi diperintahkan pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun tak siap untuk melakukan. Padahal mereka ini orang-orang saleh, para ulul azmi min al-rusul. masya Allah. main-main. Nabi Musa tak bisa suruh pergi ke Nabi Isa. Nabi Isa tak ada dosa yang disebutkan. Tapi tetap saja dia tidak merasa mampu dia perintahkan. Umat itu pergi kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena memang dijanjikan oleh Allah dia terima yang itu. Itupun caranya dengan bersujud lama sekali di bawah arasnya Allah. Dia puji-puji Allah dengan puji-pujian yang belum pernah diajarkan oleh Allah ketika di dunia diajarkan oleh Allah saat itu dipuji-puji Allah sampai Allah pun mengatakan irfa ya Muhammad wasaltu ta washatu syafa wasfatu syafa angkat kepalamu mintalah apa yang kamu mau niscaya kamu akan diberi berilah syafaat kami akan izinkan subhanallah itu orang soleh. bagaimana halnya orang-orang yang di bawah itu kita ini umat akhir zaman akan berhadapan dengan Allah di mana kaki kita nggak gerak sama sekali kayak pesakitan, masya Allah. Latazulu kodamu abdin hatta yusalaan arba tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba dari hadapan Allah sampai ditanya empat perkara. Yang pertama adalah an umrihi tentang umurnya ini. Fima aflah, fima afnah. Umurnya untuk apa dihabiskan? Ini yang akan dipertanggungjawabkan. Coba, ya. sehari ini sudah apa saja yang kita lakukan? Hari kemarin itu sudah harus betul-betul masuk perhitungan kita. Kalau butuh daftar, mungkin dari kita sebaiknya membuat daftar amalan. Salat wajib, ya harian, baca Quran, kalau ada puasa-puasa sedekah, kalau bisa tiap hari sedekah, ya berdikir, apa saja dikir yang harus kita lakukan hari itu, tinggal dicendangi, sudah-sudah, kalau rapotnya bagus, Alhamdulillah. Jadi umur kita diisi dengan amalan-amalan, capek, tidak lama kok, kematian itu dekat, tidak lama, alhamdulillah. Ya masih terbayang di hadapan kita kita masih masa-masa SMP ya kan sekarang sudah kayak gini ya jadi baru kemarin perasaan SMP baru kemarin SMA baru kemarin lulus perguruan tinggi baru kemarin nikah anaknya sekarang udah 10 masya Allah perasaan baru kemarin intinya ya? diprotes sama suaminya iya mas kita nikah Kayaknya baru kemarin ya, kata suaminya. Baru kemarin apa deh? Sudah berubah kayak gitu kok baru kemarin. Ya, swahallah. Cepat waktu itu. Maka ini kita harus siap-siap. Amalan apa saja yang akan kita? Atau umur ini kita habiskan untuk apa? Yang kedua, wa an shababihi. Masa mudanya. Firma abla dihabiskan untuk apa? Masa muda kita ini dihabiskan untuk apa? Masa muda itu masa di umur 40 sampai 60 tahun. Nah, ini kebanyakan di sini bukan kebanyakan, sudah banyak di sini yang sudah lagi masa muda. Atau siap itu ya di bawah 40, mohon maaf. Di bawah 40. Karena sebagaimana pernah saya terangkan, muda itu ya, siap itu dimulai dengan umur 18 tahun atau oh, 21, ya, 21 sampai 40 itu namanya masa muda, ya, masa pergolakan, masa yang ini nih, nih, nih, fitnah-fitnah kayak gini nih terasa sekali. Satu contoh misalnya godaan setan, ya, godaan manu, manusia, hawa nafsu godaan perempuan, godaan nilai, ini berarti mahasiswa ini. Ya. Kemudian nomor satu, godaan wanita, godaan harta, Masya Allah. Ini yang semacam ini, umur-umur kayak gini ini, kita lagi diuji. Antara 21 sampai 40 itu ujian sudah luar biasa beratnya. Kalau sudah 40 sampai 60, maka siapkan kain kafan. Ya, siapkan kain kafan. Karena itu sudah masa-masa kematian. Kalau sudah 60 lebih, introspeksi. Mana yang, atau hitunglah dirimu dalam orang-orang yang sudah mati. Ya, hitunglah dirimu dalam orang-orang yang sudah, sudah mati. Taib, ini masa muda. Untuk apa masa muda kita? Apakah untuk hura-hura? Apakah untuk bersenang-senang? Menikmati yang haram? Atau melihat sesuatu aurat? Ya, wanita cantik? Ini, subhanallah, masa-masa muda ini yang berat biasanya. Kadang, apalagi kalau mata nggak bisa dijaga. Itu menimbulkan luka di dalam hati. ya. Melihat, wih cantik sekali, ya kan? Yang perempuan, wih gantengnya, ya, tampan. Salah satu caranya tundukkan pandangan, sehingga hati anda gak akan sakit. Mau lewat, anda gak lihat, setelah itu anda gak akan terbayang lagi, karena gak lihat. Tapi kalau anda sempat melirik sempat saja sempat melirik. Tahu ini yang samping ini jelas perempuan jelas ini. Perempuan muda, Om, dilihat dari kakinya aja udah kelihatan muda, ya kan? Masyaallah. Kemudian kok melirik wajahnya sakit hati Anda. Apalagi kalau yang dia cantik, aduh, cantik. Ingat berapa meter ke depan masih ingat. Bahkan mungkin 100 meter. Mungkin 200 meter, sampai rumah pun mungkin masih ingat. Sampai ketemu dengan istrinya pun ingat masih. Kok istriku gak kayak gitu ya? Tapi coba kalau anda tundukkan pandangan. Jaga masa muda anda. Syabab anda. ya Itu gak akan ada rasa apa-apa. Tadi yang di samping saya cantik atau gak es eh, cuek bebek. Terserah. katanya Mau cantik mau gak. Yang penting gak halal bagiku. Selesai sudah gak ada rasa apa-apa. Maka nikmati yang halal. Masa muda itu gunakan untuk yang halal. Ini gejolak luar biasa masa muda. Ada yang ingin nikah, enggak dapat jodoh-jodoh. Ada yang sudah nikah, ingin nikah lagi. Ya, ini masa muda. ya Subhanallah. Ini yang kedua yang akan ditanya. Yang ketiga, wa'an ilmihi. Tentang ilmunya. Fima amilah. Diamalkan atau Tidak. Dia tahu sholat berjamaah wajib, enggak juga sholat jamaah ditanya oleh Allah. Dia tahu tentang sedekah, enggak pernah sedekah. Dia tahu tentang memberi makan orang yatim, enggak pernah memberi makan anak yatim. Dia tahu tentang mencari ilmu itu wajib, enggak pernah ngaji. Dia tahu tentang nafkah kepada istri, Tidak memberi nafkah istri. Dia tahu taat kepada suami, Tidak mau taat kepada suami. Dia tahu tentang berbirrul walidain, berat sekali birrul walidain. Ilmunya dikemanakan? Ilmunya dikemanakan kita ini? Maka bahaya ini, akan ditanya oleh ul. Ustaz kalau gitu, Tidak usah ngaji aja, biar tidak ditanya, kesimpulan yang salah. Kalau enggak ngaji, tetap saja ditanya oleh Allah masa mudamu untuk apa? Untuk cari ilmu atau enggak? Tidak dosa. Kalau ilmu-ilmu yang dicari adalah ilmu-ilmu yang wajib. Maka tetap kesimpulan yang benar, ngaji amalkan ilmunya. Ngaji dan amalkan. Dan ilmu itu akan gampang melekat di dalam hafalan itu kalau diamalkan. Antum mungkin akan sulit menghafalkan hadis ya. Salat-salat nafilah salat-salat nafilah rawatib setelah salat far, fardu atau sebelumnya. Mungkin akan sulit Lafadnya gak akan hafal. Atau berusaha untuk menghafalkan, sulit. Menhafadah asyara roka'at. Barang siapa yang menjaga 10 roka'at. Atau dalam riwayat yang lain, isna asyara roka'at, 12 roka'at. Ya, maka akan mendapatkan demikian dan demikian. Sulit ngafal. Tapi kalau antum amalkan, hafal. Apa saja itu 10 roka'at? Apa saja dua belas rokaat Satu contoh, apa saja satu Sebelum subuh berapa rokaat? Dua rokaat, apal Kenapa? Diamalkan Tapi kalau tidak diamalkan, begegak-begeguk Apa begegak-begeguk? Ditanya tidak bisa Contoh lagi, setelah itu Empat rokaat sebelum duhur Atau dua rokaat Jadi kalau tidak dua rokaat, empat Rokat yang menjadikan dua belas itu karena ada tambahan dua rokaat lagi setelah dua sebelum duhur. Jadi empat rokaat. Ya, setelah itu dua rokaat setelah duhur dulu ya duhur. Dua ya. rokaat setelah duhur. Baru setelah itu apa? Dua rokaat setelah maghrib. Yang terakhir dua rokaat setelah isya. Apal? Kenapa diamalkan? Kalau nggak diamalkan nggak tahu. Kalau ditanya misalnya zikir pagi, apa saja? Bingung, opo yo tongane? Tapi kalau Anda sering hafalkan dan sering sering amalkan, apal. Sebagaimana Anda bangun tidur digebuk bak. Ayo baca Al-Fatihah, langsung gimana? Lancar. Karena sering dihafalkan, sering diamalkan. Maka ilmu itu untuk diamalkan. Bukan hanya untuk dicatat kemudian setelah itu ditinggal tidur. Tujuan ngaji diamalkan. Betapa banyak majlis pengajian. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi pulang dari pengajian. Pengamalannya sedikit. Ya sedikit. Maka kita ngaji tujuannya adalah untuk mencari ilmu. Untuk kita amalkan. Gaya dari mencari ilmu diamalkan. Maka nanti kita ditanya oleh Allah. Tentang ilmu kita. Kita bisa jawab. Zakatul ilm zakatnya ilmu itu adalah dengan diamalkan. Kalau dulu ulama mengatakan ikmal. ya li mi'ati hadisin khams hadis. tak hadis. Amalkan setiap 200 hadis yang kalian hafalkan 5 hadis. Jadi lima hadis diamalkan setelah hafal berapa? 200. Hi, kita ini seneng ini. Kenapa senengnya? Enggak sampai 200 hafalannya. Enggak sampai-sampai hafalannya. Tapi ingat ada perkataan ulama yang lain bahwasanya zakatul ilm. Zakatnya ilmu itu adalah diamalkan. Semuanya. Enggak nunggu 200 hadis. Kalau memang hadis itu untuk diamalkan, amalkan. Karena akan ditanya oleh Allah. Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditulis oleh Allah menjadi orang yang mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ayat menundukkan pandangan. Kita tahu ayat menjauhi riba. Kita tahu ayat menjauhi ghibah. Kita tahu riwayat atau ayat yang apa bahayanya orang atau hukuman bagi orang-orang yang mencuri. Atau mungkin hadis-hadis yang melarang kita untuk namimah. Atau berzina dan yang lainnya. Maka kita amalkan. Semaksimal mungkin. Kita ini bukan orang yang suci, iya. Tapi berusaha untuk mensucikan diri. Qat aflaha man zakaha. Beruntung orang yang berusaha mensucikan jiwanya. Beruntung. Ini berusaha mensucikan jiwanya. Ya. Kita ini tidak terlepas dari dosa. Tapi setiap terjatuh ke dalam dosa, segera ba bertaubat. Jangan simpenlah dosa itu. Nunggu nanti, nunggu nanti, enggak sudah. Ya. Yang keempat tentang hartanya. Wa anham fi min ayna iktasaba wa fima anfaqa. Hartanya untuk apa? Ya. Dari mana dia dapatkan? dan untuk apa dia belanjakan? Maka kalau bisa ya, harta yang kita miliki yakin kita pertanggungjawaban di di hadapan Allah bahwasanya ini dia jawabannya bagus. Saat kalau begitu enggak boleh nyimpan harta boleh, tapi dengan tujuan yang baik pula. Boleh seorang itu menyimpan harta dengan tujuan yang baik. Ya. Baik itu baik zatnya dan juga baik fil ma'al. Baik kesudahannya. Karena terkadang zatnya baik, tapi kesudahannya tidak tidak baik. Maka ini harus baik kedua-duanya. Menyimpan harta baik, kesudahannya juga baik, efeknya juga baik. Ini seperti orang melakukan ya melakukan segala perkara sholat malam bagus tapi dilihat, jangan sampai menimbulkan maudharat, kepada sesuatu yang jauh lebih wajib, seorang mungkin sholat malam getol, geduh sholat malam terus, sampai gak tidur akhirnya tiba waktu subuh, apa? ngantuk, ketiduran atau tidak, tidak ketiduran dari sholat, tapi tidur di dalam sholat dan ini sering kita dapatkan. Betapa banyak. Waliyatubillah. Kaum muslimin terkantuk-kantuk di dalam sholatnya. Sehingga mungkin membaca tashahud saja tidak selesai-selesai. Padahal tashahud akhir. Itu salah satu rukun sholat. Tapi Kadang. Sebagian kaum muslimin Saya tahu itu karena pernah duduk di samping sebagian kaum muslimin Dan Pernah ngalami Baca tashahud gak selesai-selesai Tahu-tahu imamnya salam pinginnya kita ikut salam Padahal belum baca tashahud Berarti sholatnya bisa sah atau enggak? Dikhawatirkan enggak sah. Ini dalam sholatnya. Entah apa yang dia kerjakan sampai sholatnya ngantuk. Oh imam bacanya kepanjangan. Enggak panjang sebetulnya. Cuma kita ini mungkin begadangnya terlalu apa? Panjang. Apalagi kalau sudah megang HP. ya Sudah tidur sama HP. Jatuh bangun sama HP. Subhanallah, hati-hati lah. Ya. Mending kalau kita pegang kitab, kejatuhan kitab, masih mending. Ya. Kalau mati kejatuhan apa itu? Loh. Yang dibuka macam macam-macam. Sudah lah. Kita ini hati-hati dalam beramal. Apa saja yang sudah kita ilmui, usahakan untuk diamalkan. Saya kira ini yang harus kita camkan dalam pembahasan mawkif kita pada hari akhirat. Adapun kejadian-kejadian di hari akhirat, ya setelah itu nanti hamba melakukan perjalanan melalui sirot dan yang lainnya, itu mungkin eh, bisa dibahas dalam pembahasan-pembahasan kejadian-kejadian hari hari kiamat. Dan ini perlu dibahas ya, secara ringkas. Tapi yang justru ingin saya tekankan adalah apa persiapan kita, apa persiapan kita untuk menghadapi hari akhirat kelak. Kita harus persiapkan amalan kita. Kita harus isi masa muda kita. Kita harus habiskan umur kita untuk kebaikan. Kemudian kita harus infakkan harta kita, persiapkan harta kita untuk kebaikan. Ya. Dan apa yang saya catat atau saya minta di sini Itu banyak sekali terjadi dan kita rasakan bersama. Kalau sudah kita tahu bahasanya fitnah wanita itu adalah nomor satu bagi kita, dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mata raktu fitnatan hia adharu ala rizal minan nisa", tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya, lebih berbahaya. Sepeninggalku dibandingkan fitnah wanita Maka anda harus berusaha menjauh dari fitnah tersebut Walaupun dengan cara mendekat Anda harus menjauh dari fitnah wanita Walaupun dengan cara mendekat Ya kalau anda merasa terfitnah dengan wanita Nikah, dekati wanita itu Tapi dengan cara yang Halal. Dan dari kalangan putri pun ada yang menyampaikan hal yang sama. Dia mengatakan, ingin mendapatkan pendamping hidup yang soleh. Tapi belum mendapatkan. Ayuhas syabab. Wahai pemuda antum ditunggu-tunggu oleh sebelah. Tidak sadar juga. InsyaAllah. Jadi fitnah wanita pun gak jauh dari fitnah yang dialami oleh kaum pria. Ada yang mengatakan, saya takut mati Ustaz. Itu fitnah. Dan ditambah, saya takut dipoligami. <laughs> Allah Akbar. Atau ada yang mengatakan sulitnya menahan hawa nafsu. Meninggalkan sesuatu yang sifatnya keduniaan. Ya. Jadi yang namanya fitnah itu terkadang. Kayak harta ya, fitnah harta. Fitnah harta itu bukan berarti kita cari harta terus terfitnah. Bukan. Terkadang dalam mencarinya kita tidak terfitnah. Tapi setelah terkumpul terfitnah kita. Mungkin setelah terkumpul enggak terfitnah. Tapi menyalurkannya kita terfitnah. Jadi luar biasa. Wanita pun demikian. Belum punya istri terfitnah oleh wanita. Akhirnya pingin apa? Nikah. Setelah nikah ingat. Fitnah itu sudah masuk ke rumah anda. Inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya, sebagian istri dan anak kalian adalah fitnah. Kalau dulu fitnah wanita di luar rumah dan di jalan-jalan, Anda nikah ini fitnah masuk rumah. Horroh toyo. Jadi ketika kita mengatakan bahwasanya, ya mengatakan atau dalam fitnah masalah, fitnah wanita, ya, fitnah ma taraktu fikum fitnatan hiya ataru ala rijal, Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih membahayakan bagi kaum pria dibandingkan fitnah wanita. Itu jangan bayangkan fitnah yang wanita-wanita yang di pinggir jalan, ya wanita yang berkeliaran lontang-lantung sana kemari. Tapi yang pertama kali kita camkan wanita yang ada di dalam rumah fitnah itu. Kadang menghalangi kita dari kebaikan. Kadang menghalang-halangi untuk bersedekah. Mau sedekah, mas, ingat mas, anaknya loh, anaknya. Ya. Belum jajan. Di antara fitnah pula adalah ketika sang suami sudah harus poligami. Dialang-alangi. Ini fitnah. Makanya tadi takut dipoligami toh. Hati-hati ibu-ibu, jadi fitnah bagi suaminya. Ya. Subhanallah. Walakulihal. Saya tidak bicara masalah itu, yang jelas kita bicara masalah fitnah secara umum. Jadi terkadang zatnya kelihatannya bukan fitnah, tapi efek kesudahannya itu adalah fitnah. Punya kendaraan enggak apa-apa. Saya punya kendaraan enggak sombong kok Ustaz, enggak terfitnah. Tapi ternyata kendaraannya digunakan dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jadi fitnah. Pakai kacamata? Biasa Ustaz saya itu. Pakai kacamata meng kebutuhan saya, ya kan? Harta kita, kacamata. Tapi ternyata niatnya apa? Biar tambah cantik katanya. Banyak orang yang suka pada saya. Karena sebagian ikhwan suka akhwat berkacamata. Allahu Akbar. Niatnya sih udah salah ini. Kayak kacamata subhanallah. Jadi begitu. Jenggot. Sunnah. Tapi kalau anda ingin memikat hati wanita. Ya. Dan membuat wanita-wanita tergoda karena jenggot anda. Ini bisa jadi fitnah. Hati-hati. Oh, luar biasa. Inna kaiduhun kaidahun na'zim. Fitnah wanita itu luar biasa. Dan jangan bayangkan bahwasanya wanita-wanita yang sudah pakai jilbab pun bukan menjadi fitnah bagi laki-laki. Intabih. Hati-hati. Serapat apapun Anda menutup aurat, tetap ada fitnahnya. Bukan berarti kalau begitu buka-bukaan, Ustaz. Lebih fitnah lagi. Yang ditutup saja menggoda, apalagi yang ter terbuka. Logika kita jangan dibalik. Maka tutup aurat. Ya. Kalau Anda, wahai kaum wanita, adalah satu perkara yang disebutkan fitnah bagi kaum pria, jangan sampai Anda menjadi fitnah bagi kaum pria akan dipertanyakan oleh Allah. Kecantikan Anda untuk apa? Ketampanan Anda untuk apa? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Persiapan dalam menghadapi hari akhirat, ya. Hendaklah kita menjauhkan sejauh-jauhnya dari fitnah-fitnah yang yang ada. Kalau dirinya merasa terfitnah dengan wanita, doa, minta kepada Allah supaya dilancarkan untuk menjauh dari fitnah wanita, ya. Kemudian diberi istiqamah dan tidak tergoda oleh fitnah tersebut. Kalau anda adalah orang yang merasa terfitnah oleh harta benda, maka mohon kepada Allah. Melancarkan perjalanan kita menuju akhirat. Dan kita dijauhkan dari fitnah dunia. Kalau anda terfitnah bagi kaum pria, kaum wanita, karena belum juga mendapatkan jodoh yang saleh, doa kepada Allah. Allah itu maha luas pemberiannya. Allah itu mahakuasa. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Subhanallah. Banyak sekali permohonan-permohonan kita yang langsung saat itu juga dikabulkan oleh Allah. Dan juga banyak yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala atau diganti dengan yang lain. Maka jangan jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam meniti kehidupan kita. Dan bayangkan kematian itu senantiasa di hadapan kita. Jadi kita mau membuat macam-macam itu, sudahlah, lah. ada waktunya lagi. Ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kaum muslimin semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, akan kita buka sesi tanya-jawab. Uh, Silahkan bagi jamaah yang menginginkan untuk Pertanyaan bisa menuliskan di selembar kertas dan kemudian ditaruh uh, di depan. Langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, Ustadz apa yang harus kita prioritaskan setiap hari? Untuk menyiapkan urusan akhirat kita. Menuntut ilmu atau beribadah? Jawabannya adalah beribadah. Dan termasuk di dalamnya adalah menuntut ilmu. Ya, Jadi jangan ditabrak-tabrakkan sesuatu yang bisa berjalan secara bersamaan. Ibadah mana? Yang wajib. Itu yang pertama, prioritas. Yang wajib-wajib dahulu. Termasuk di dalamnya menuntut ilmu. Adalah menuntut ilmu yang hukumnya wajib. Apa contohnya? Menuntut ilmu yang kaitannya dengan keyakinan. Terhadap Allah SWT. Mengenal Allah SWT. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah harian. Supaya ibadah kita semakin apa? Semakin sempurna. Salat, puasa Ramadan, zakat, haji dan yang lainnya. Bagaimana cara bertaubat dan istiqamah Ustaz? Karena susah sekali lepas dari maksiat yang sudah terbiasa kita lakukan. Cara bertaubat, tujuh cara atau tujuh syarat. Yang intinya adalah segera meninggalkan atau yang pertama adalah ikhlas kepada Allah SWT, mengharapkan ridho. Jadi kita dalam bertaubat mengharapkan ridho dari Allah SWT. Yang kedua adalah bertaubatlah dengan cara yang dituntunkan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga segera tinggalkan itu maksiat. Ketahuilah bahwasanya meninggalkan maksiat lebih indah dibandingkan melakukan maksiat. Indah dan nikmat di dalam hati antum coba sekali saja misalnya, sekali saja. Terutama yang pemuda. ini. Lewat wanita cantik di depan anda. Langsung tundukkan mata. Tundukkan pandangan. Anda akan merasakan betapa nikmat. Walaupun saat itu kayak teriris-iris. Aduh, eman-eman. Aduh, eman. eman. Aduh, eman. eman. <tid> Tapi setelah lewat, Anda akan merasakan nikmatnya. Ada uang haram di atapan anda. Anda lewat. Mau ngambil? Eman-eman. Enggak. Eman-eman. Mau tinggalkan? Aduh tapi anda akan terasa nikmat nanti setelah subhanallah alhamdulillah saya enggak jadi ngambil. Jadi meninggalkan maksiat itu ada halawah. Ada rasa apa? manis. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talasun ada tiga perkara man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Siapa saja yang mendapatkan tiga hal ini di dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama anjakunallahu wa rasuluhu ahbab ilaihi mima siwahuma. Dia dia cinta pada Allah melebi dan rasulnya melebi yang lainnya. Ya, coba betapa indahnya ketika anda sedang sibuk bekerja. Kemudian Anda luangkan waktu Anda untuk sholat berjamaah. Uh, Rasanya nikmat bagi yang sudah pernah merasakan. Apakah saya dan Anda pernah merasakan? Itu kembali kepada Anda. Tapi ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Akan ada kenikmatan iman tatkala seseorang itu melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya jenggot itu sunnah dicintai oleh Allah dan rasulnya istri enggak suka jenggot ya mas enggak usah panjang-panjang mas semakin panjang semakin tambah apa tua antum jangan dengarkan ya panjangkan jenggot Anda akan terasa manisnya iman. Jadi begitu. Sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah dan rasulnya tinggalkan manis imannya. Kemudian yang kedua an yuhibbal mar'ula an yuhibbal mar'ala yuhibbuhu ila Mencintai seseorang hanya benar-benar karena Allah. Bukan karena cantiknya. Bukan karena kayanya. Bukan karena satu kabilah, ya pada pada bani ngapake, misalnya begitu ya, <tik> ya mentang-mentang satu kabilah akhirnya apa? Cinta, betul-betul karena Allah itu akan terasa iman manis, antum main ke Afrika. Ketemu dengan orang Afrika, dia ucapkan salam kepada antum. Dia sholat berjamaah sama antum. Jenengan bareng-bareng nikmat. Ternyata saudara saya ada yang di belahan bumi Afrika. Nikmat kita cinta dia karena Allah, bukan karena warna kulitnya. Ya, bukan karena kekayaannya. Subhanallah, betapa senangnya coba. Anda lagi di tengah-tengah kota ramai ini, ramai kota ini. Tiba-tiba ada orang, mohon maaf ya. Saya pakai jenggot itu karena identitas, identitas muslim. Bukan berarti yang tidak jenggotan berarti bukan bukan muslim. Tapi yang jenggotan, insya Allah kebanyakan apa muslim. Di tengah-tengah kota ramai, tiba-tiba ada orang lewat jenggotan. Gimana rasanya? Allah, oh. alhamdulillah, saudaraku. Kalau saya pribadi, seneng lah. Biasanya, Assalamualaikum. Walaupun terkadang ternyata yang jenggoten, kalau disalami kadang enggak menjawab. Ini parah. ini. Kalau dia muslim, kita salami enggak jawab parah. Terlepas dari itu. Ada di tengah, -tengah keramaian semua ibu-ibu enggak pakai jilbab. Mbak-mbak ya, enggak pakai jilbab. Tiba-tiba, ada Sesosok bayangan hitam Serat. Rasanya gimana? Saudaraku Wanita pakai keruh? Kerudung Entah itu hitam warnanya, entah apa Pokoknya nutup aurat Itu rasanya hmm. Karena kita cinta dia kepada Allah Cinta dia karena Allah Itu nikmat kita Yang ketiga yang bisa menjadikan manisnya iman adalah anla yaudah anla yaudah ila maksiatin badamakadahu allahu minha dia tidak lagi kembali kepada maksiat setelah Allah selamatkan dia jadi ini adalah satu cara untuk bertaubat Tinggalkan. Jadi cara yang paling efektif dalam bertobat, ikhlas, tinggalkan. Bukan ikhlas tapi ngelanjut terus. Kalau ditanya cara yang bertobat gimana, tinggalkan. Jangan pingin tobat tapi gak mau tinggalkan. Tinggalkan ini termasuk tinggalkan zatnya, bahkan mungkin sampai derajat kita ninggalkan teman-teman kita. Yang mungkin ngajak kita kepada apa? Maksiatan Seperti kisahnya orang yang membunuh 99 orang Yang diperintahkan Oleh seorang alim Untuk meninggalkan Desanya Mas-mas ini mahasiswa Kos ya Kos-kosan Dia terjerumus Dalam maksiat karena teman kosnya Komplek kos-kosannya Kurang bagus Ya. Maka cara bertaubat tinggalkan perbuat anda, perbuatan anda dan tinggalkan kos-kosan anda Pindah Masya Allah maka kita dapatkan banyak mahasiswa yang suka tinggal di masjid Biasanya jadi apa? Ta'amir Wih itu luar biasa Ini Luar biasa Anda ada kesempatan menjadi syabab yang cinta kepada masjid Mudah-mudahan itu awal hidayah Dan awal istiqomah itu adalah mendekat ke masjid. Itu awal hidayah dan awal istiqamah. Coba antum perhatikan. Dari orang-orang yang istiqamah, teman-teman Anda, itu awalnya adalah dia suka ke masjid. Itu awalnya begitu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqamah dan hidayah. Kemudian setelah itu menyesali dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Adamun istiqamah caranya adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya nikmatnya meninggalkan maksiat jauh lebih nikmat dibandingkan melakukan maksiat itu sendiri. Karena maksiat hanyalah semata-mata meninggalkan derita. Dan meninggalkan maksiat membuat bahagia. Ustaz, saya baru pacaran ini, Ustaz. Dan saya baru saja putus pacar. Tapi ingat terus Ustaz. Caranya gimana Ustaz? Saya udah ingin putus dari pacaran. Tapi rasanya hati ini kayak terbelah-belah. Saya ingat terus senyumnya. Kata-kata dia. Kenangan-kenangan manis. Ketahuilah. Caranya banyak-banyak mengingat -banyak Allah. Ikhwan. Zikrul makhluk muhzin. Mengingat-ingat makhluk itu bikin sengsara. Tapi zikrullah yutmin. Mengingat Allah itu menenangkan. Makanya Allah berfirman, "Ala bi zikrillahi tatmainnu al-qulub." Dengan zikir kepada Allah oh, jadi tenang. Itu cara istiqamah. Berzikir kepada Allah. Ingat-ingat Allah saja. Ini praktis, berdoa, mohon kepada Allah, zikir kepada Allah. Orang ditinggal mati, sedih. Sedih atau enggak Sedih. Ditinggal mati ibunya, bapaknya. Kalau dia terus ingat-ingat ibunya, sedih itu hati. Tapi ketika dia mengingat Allah, tenang hatinya. Walaupun ditinggal mati orang yang dia cintai. Itu caranya ya, Khoan. Ya. Masa muda termasuk umur. Kenapa ditanya tersendiri? Karena pentingnya masa muda. Dan ujian kan dalam hadis dikatakan hadd washabibi an shababihi fima ablah. Masa mudanya untuk apa dihabiskan? Kenapa ditanyakan tersendiri? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah karena masa muda itu sangat besar godaannya. Kapan kita jatuh cinta? Masa muda Kapan seorangmu sudah menilai bahwasanya si fulan ganteng, tampan, si fulana cantik, yang ini menyenangkan, yang ini tidak menyenangkan. Ini memang bisa dipakai untuk mencari kesenangan, yang ini tidak bisa. Itu di masa muda. Dan semakin seorang itu meninggalkan maksiat di masa mudanya, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin besar pahalanya. Oleh sebab itu dalam hadis yang tentang tujuh orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wataala pada hari kiamat dikatakan, syabun nashaa fi ibadatilla ya, seorang pemuda yang hidup di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wataala ini kenapa masa muda ditanyakan secara tersendiri, Ustadz apa saja tanda kematian itu? Maksudnya tanda orang yang sudah mati. Itu dokter yang tahu. Kalau tanda kematian, namanya juga kematian itu datangnya tiba-tiba. tiba Tidak tiba -tiba. ada yang tahu tanda-tandanya. Cuma Allah sudah ngirim utusan. Dalam satu ayat dikatakan, Wajah aku munadhir telah datang kepadamu nadhir. Pembawa peringatan. Sebagian ulama menafsirkan nadir itu adalah tanda-tanda kematian. Di antaranya adalah rambut yang sudah mutih, badan yang sudah sakit-sakitan. Walaupun itu bukan sesuatu yang mutlak, karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Ada orang muda seger buker tahu-tahu mati. Sehat walafiat. Jagoan. balap motor nomor satu misalnya. Oh, itu kan seger buker luar biasa. Tapi tabrakan tabraannya mati juga. Jago gulat. Dibanting. Atau membanting temannya. Banting musuhnya. Banting ini. Mati. Yang mati yang banting. Subhanallah. Jadi kematian itu ah, datangnya tiba-tiba, ya, tidak ada tanda-tanda khusus, kecuali kalau memang sudah sakit-sakitan ya siap-siap saja, ya, sudah tua. Nah, yang mana ini? Ustadz, bacaan Al-Quran yang dapat memberikan syafaat itu banyaknya jumlah surat yang sudah dihafal atau surat yang menempel di benak kita. Hafal itu dalam benak, bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena terkadang seorang banyak menghafal, asal jumlahnya sudah banyak, tapi sehabis itu lupa. Oh, maksudnya begitu. Al-Quran yang akan menjadi syafaat bagi kita adalah yang kita baca dan yang kita hafalkan. Dengan membacanya juga bisa menjadi syafaat bagi kita Dan menghafal Al-Quran itu juga syafaat tersendiri bagi kita Jadi intinya Dasarnya Dasarnya ini Memperbanyak baca Quran Itu satu Itu dasarnya Karena dia nanti akan Bacaan Al-Quran kita itu akan menjadi syafaat Kita sibukkan hari-hari kita dengan Membaca Al-Quran Ya, makanya dikatakan tadi, mana Tuhu an Naumabilail, aku menghalangi dia dari tidur di malam hari. Itu kenapa? Karena waktunya digunakan untuk membaca, entah dengan menghafal ataukah tidak. Ini dasarnya adalah membaca dulu. Yang kedua hafal. Dan ulama berbeda pendapat masalah ini. Tentang hadis yang mengatakan Iqra' wartaki Fa'ina manzilata Fa'ina akhirah manzilataka fil jannah fi Fi'akhiri ayatin taqra'uha Baca dan naiklah Baca dan naiklah Ratil kamatu ratil vid dunia Bacalah sebagaimana kamu membaca di dunia Sesungguhnya akhir kedudukan kamu di surga Adalah sejauh mana engkau Mentartil ayat Al-Quran ketika di dunia Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini dengan hafalan. Bukan hanya sekadar apa? Bacaan. Kenapa? Karena di akhirat gak ada mushaf lagi. Jadi bacanya pakai apa? Pakai hafalan. Jadi kalau baca hafalannya cuma kulhu, macet. <laughs> ya cuma kulhu dong. Ustaz kalau begitu paling rendah. Mungkin saja dia paling rendah Di tingkat surganya Dengan bacaan al-ikhlas Tapi tidak menutup kemungkinan juga Dia bisa naik dengan perkara yang Yang lain Jadi amal sholai itu banyak Jalan-jalan kebaikan itu Banyak Jangan putus asa Kalau memang sulit menghafal Tapi coba dulu Jangan bilang sulit tapi belum Nyoba Coba dulu Setelah mencoba tidak bisa, dapat pahala insyaAllah. Pahala orang yang menghafal Qur'an. Meskipun anda tidak hafal. Kenapa? Niat. Ini pentingnya niat. Kita kembali ke Riyadus Salihin. Hadis yang pertama. Kita sudah belajar berapa tahun ini Riyadus Salihin di masjid ini. Setelah tahun 2007. 2007 sampai 2016 akhir berarti sudah sembilan tahunan. Kadang kita lupa hadis pertama. Kita ingin dibangkitkan bersama Allah dengan para nabi. Caranya gimana? Cinta nabi. Kita ingin dibangkitkan sebagai orang syuhada meskipun mati di atas tempat tidur. Caranya gimana? Niat mati syahid. Doa pada Allah. Kita ingin dibangkitkan oleh Allah. Dalam dalam kondisi bersama-sama dengan para hufadul Qur'an. Caranya gimana? Wah, wow, kulhu aja Bula-balik, lupa terus. Niat. Kalau dari awal gak ada niat, eman-eman. Sayang. Dengan niat itu luar biasa. Betapa banyak amalan yang belum kita bisa kerjakan, bisa kita capai fadilahnya dengan niat. Kita sulit ngafal. Sulit sedekah karena enggak punya apa? Harta. Tapi mungkin dengan niat kita, kedudukan kita bisa sama dengan mutasaddikin. Dengan kita niat menghafal Al-Quran, kita mungkin pahalanya bisa sama dengan para hufadul Qur'an. Baru hafal kulhu al-falak an-nas sudah didudukkan menjadi siapa? Kedudukan al- para hufad Al-Quran. Mungkin saja. Makanya jangan katakan sulit kalau belum. Coba, coba dulu Nah, itu tentang masalah Al-Quran Bagaimana dasarnya baca, perbanyak baca Kemudian setelah itu apa? Dihafalkan Apakah kita mendapat dosa? Atau termasuk anad durhaka Ketika setelah menikah Kita tidak mengikuti perintah atau Keinginan Orang tua dan membuat beliau mahrah, tergantung. Tidak setiap menolak keinginan orang tua adalah dosa. Terlebih ketika dia sudah bukan seorang wanita gadis. Ini sudah punya suami. Pertama dilihat perintah dan keinginan orang tua. Mubah ataukah haram? Kalau keinginannya keinginan haram, maka jelas ini bukan pembicaraan kita. Meninggalkannya berpahala. Tapi kalau keinginan mubah, kita lihat. Apakah keinginan orang tua itu bertentangan dengan keinginan suami? Kalau bertentangan dengan keinginan suami, maka yang harus didahulukan adalah keinginan suami kalau memang tidak bisa dilakukan secara bersamaan ya ini masalah memenuhi keinginan orang tua ketaatan wanita itu berpindah ketika sudah menikah kepada siapa suami nah adapun perkara-perkara yang bisa dilakukan tanpa melanggar ketaatan kepada suami lakukan dan suami diharapkan sangat mendukung tentang hal ini. Wallahu ta'ala alam soal. Bapak Ana seorang wira swasta. Alhamdulillah. Dan sudah lama mengenal sunnah. Namun, semenjak Ana sekolah di luar daerah, Ana mendapat laporan dari bahwa Bapak Ana jarang, mulai jarang mengikuti pengajiannya. Alasan karena sibuk kerja Bagaimana solusi untuk mengingatkan beliau Kirim surat Kirim pesan Kalau pas pulang Ngobrol Kepada Bapak ya, Kemudian mengajak Bapak ke pengajian Atau Difasilitasi Carikan solusi Dengan radio Atau mungkin rekaman-rekaman Berikan hadiah kepada Bapak Anda jadi begitu, ya. Barang saya pun, hmm, enam. Masih banyak sebenarnya, saya cukupkan kelihatannya. Karena sudah menertang. Yang mana nih? Ada pertanyaan dari pendengar radio Hidayah FM di Pekanbaru. Ini sebetulnya bagiannya Ustaz Ustadz di Pekanbaru, Ustad Mahmud di Ustad Abu Zuber, Doktor Asfri dan yang lainnya. Eh, mana ini? Ini menghidupkannya bagaimana? Ah, ya. Assalamualaikum. Ustad dari Fulan di Pagarawan sebagai guru ngaji. Ustadz, saya punya beberapa murid setelah tamat ngajinya dan setelah bekerja mereka rata-rata meninggalkan sholat. Allah mustahil. Setelah saya peringatkan mereka tersinggung, malah nyumpahin saya agar saya cepat-cepat mati. InsyaAllah. Menurut Ustadz bagaimana cara menghadapi orang semacam ini atau bagaimana cara agar mereka bisa menerima nasihat saya? Subhanallah. Ya, doakan saja untuk mendapat hidayah. Ya, doakan saja untuk mendapatkan hidayah. Mungkin hari ini dia menyumpah-nyumpahi kita. Tapi Allah maha menguasai hatinya. Dengan kita doakan dia, mudah-mudahan Allah bolak-balikkan hatinya, sehingga mendapatkan hidayah. Tidak ya. usah kita jawab. Ya. Ketika mereka mengatakan, mudah-mudahan kamu cepat mati, tidak usah kita jawab, mudah-mudahan kamu bersama dengan saya. Tidak <tuh> <tuh. tuh>. perlu seperti itu. ya. Jadi, tidak ada manfaatnya. Itu ujian bagi kita Setelah kita dulu lulus mengajar dia Maka hendaklah kita lulus Lulus lagi ketika mendapat ujian Menasehati dia Ya, Sabar, ya, bersabar Banyak pertanyaan akan Tapi saya tidak bisa jawab semuanya Karena waktu sudah mendekati duhur Saya mohon maaf atas segala kekurangan Dan tidak banyak yang bisa saya sampaikan Sebagai hal yang baru Sekali lagi ini hanya sekedar mengingatkan Dan dikroh peringatan bagi diri saya pribadi dan juga antum semua Persiapkan antum semuanya Persiapkan diri kita untuk menghadapi hari akhirat kelak ya, Amal kita, kita pertimbangkan Waktu muda kita, kita betul-betul harus perhitungkan Ilmu yang kita miliki harus betul-betul kita amalkan Harta yang kita miliki harus betul-betul kita perhatikan dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kesudahannya demikian wallahu taala a'lam bis sallallahu alannabiyina muhammad walhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh